itu jangan langsung ditelan mentah-mentah tak dulu, klarifikasi dulu apalagi yang berkaitan dengan berita-berita fitnah yang menjurus provokasi itu klarifikasi dulu tak dulu itu artinya apa? termasuk kata-kata matamu tadi ini konsep sederhana jadikan dunia di tanganmu kalau dunia hanya di tangan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 emme vain tuken, me vain saksin. Maka ini olekkeno, nopo jelno, neremo bagenno. cukup tuken. Kepen, kalau dimasukkan ke dalam hati, berapapun kurang. Muak. Karena hati manusia ini kan luas pada jamaah. Luas banget hati manusia itu, lebih luas daripada samudera. Luas! Lebih luas daripada jatka rana hati manusia. Situ ada yang luopak, ada yang nemmek. Tidak ada betail pahamai rumah. Jantungan enggak ada pengajian. Kalau hati manusia kan lebih luas daripada samudera, lebih luas daripada jagad semesta. Maka cukup di tangan saja. Allah mazulia Allah Muhammad Kalau dunia dimasukkan ke dalam hati, jadinya hubut dunia dan itu rok syukur Pangkal dari semua kesalahan dan kejahatan itu yakubut dunia. Terlalu cinta dunia. Bahasa Inggrisnya deketdunya. <San> Apa? <San> Hei, aku protes? Aku ngomongnya tak pikir. Orang ngomong itu kan tergantung yang diomongin. Orang kasih ceramah itu tergantung audiennya. Ya kalau audiennya menengah ke atas, kalangan akademis, birokrat, kita pakai bahasa intelek, mereka paham, bisa menangkap. Kalangan akademis, deh nah, ini kan kalangan jemburis. Tercak. Ya kita pakai bahasa yang mudah dipahami. Hei. Hei. Hei. Kalau dunia dimasukkan ke dalam hati, nanti jadinya memiliki kekayaan dunia yang banyak pasti tinggi hati kekayaan dunianya cuma sedikit ya berkecil hati melihat orang lain yang kekayaan dunianya berlipah, sakit hati iri hati ingin mendapatkan kekayaan dunia enggak kesampaian, patah hati salahnya, dunia ditaruh di hati dunia dimasukkan ke dalam hati maka hidupnya enggak mungkin bisa tentrem enggak mungkin damai gak mungkin berkah mesti gelisah ibu bapak pernah gelisah apa enggak pernah bingung apa enggak pernah sumpah apa enggak pasti itu perkara dunia yang bikin bingung yang bikin gelisah yang bikin sumpah itu mesti urusan donyong kenapa orang galau itu yang bikin dia galau pasti urusan donyong mm. gak cocok gak sampai <ket> enak Suami istri itu harusnya kan saling setia, saling cinta, memandukasi Untuk membina keluarga yang sakinah, mawardah, rohmah dan barokah, bahagia dunia akhirat Betul? Betul Tapi ada enggak suami istri yang cekcok? Banyak Ada enggak suami istri yang berantem? Banyak Ada enggak suami istri yang gegeran naik? Banyak Mesti aku berkorok banyak Saya belum pernah dengar pak ada suami istri geger gara-gara sholat tahajud banyak. Dengar aku yang berkorok duit Tämä tuo iromongso, blandaneura, näyö, blandani, ketiko, sammuttekaniki, jahmono tekanjahmenio pance, käy pätejoko yokak nertingertiong, semmara niömmeä kaapele, papaummeä, niin sekin, ei, ei, Ong Lanang kertoo, enkä taro hanko lai. Para mulai buit piroi, kek no kabin, jokainen semmoista. Kau tuntun apa, kau tuntun? Iku lananen, ong Lanang. Gok! Sampai kati suku rokokin, ngemis, jokainen semmoista. Kok yga ga ngerti ga ya? Buit iku neks kadok masuk, jokainen bendahara umum. Metu, ne. Ui, mas doang no proposal bisa makanya harus dilihat koplomu itu didesain untuk no no selembitannya itu bukan tanpa maksud fungsikan itu selempitan cuma hati-hati mari ini jelas atk operasi koplo ini anak harus berwati kepada orang tua betul? betul anak wajib memuliakan orang tua betul? betul ada enggak anak yang berani sama orang tua banyak ada enggak anak yang melawan dan menantang orang tuanya sendiri banyak. Nah, itu namanya anak apa banyak. anak ubong anak ubong yang kurang itu mesti perkara dunia anak anak karung karo kok gara-gara koso seneng kemis Mungkin ya perkaraan pembagian warisan yang dianggap tidak hasil lah, macam-macam lah. Aku yang meramut tahun-tahunan kok bagaiannya kodol. Pes-pes. O, oh, jokaisu menikuloro. Maka jadikan akhirat di hatimu, penuhi hatimu dengan akhirat, penuhi hatimu dengan kebesaran Allah. Sehingga tidak ada ruang sedikitpun untuk bisa dimasuki oleh dunia. Dan jadikan kematian diperlubu. Kiitos! Aduh keramah ymmeno ymmeno ymmeno. Sikta siki di mata-mata noe. Mene-mene! Lopuha! Lopuha! Kementian itu dekat. Orang yang cerdas, Orang yang mendekati sesuatu yang makin dekat. Dan menjauhi sesuatu yang makin jauh. Sebaliknya. Orang bodoh itu. Om operator ekonya dikurangi om ekonya operator ekonya dikurangi itu terlalu bengong ekonya dikurangi orang cerdas itu orang yang mendekati sesuatu yang makin dekat dan menjauhi sesuatu yang makin jauh sebaliknya kalau orang bodoh dia menjauhi sesuatu yang makin dekat dan mendekati sesuatu yang makin jauh Mesti styyppiin on myös Mesti ajoissa. Mä on myös ajoissa. ayu, -ayu oon. Mä oon. Mä oon. Mä oon. Mä oon. Mä ya membekali diri baik-baiknya, mempersiapkan diri menghadapi kematian yang makin dekat itu dia menjauhi sesuatu yang makin jauh, apa? dunia dunia ini makin jauh maka dia menjauh sehingga nanti saat bener-bener jauh, enteng kan dunia ini makin jauh akan kita tinggalkan, sehingga orang mati itu diistilahkan meninggal meninggal dunia maka dijauhi nah kalau orang bodoh dia malah menjauhi sesuatu yang makin dekat kematian makin dekat tapi dia menjauh artinya nggak sadar padahal udah dikasih peringatan sama Allah dulu tenaga kuat sekarang jadi lemah itu kan tanda kalau udah dekat ajalnya rambut dulu hitam sekarang berubah jadi putih Itu harusnya kan meninggalkan dunia hitam. Nggih, tapi yo do ngeyel nyatane disemir. Rumahsane lek disemir dadi ireng terus ono ini Nek ndak iso, Bro. Wong wayahe tetep tuwa. Nggih. ngeyel ngeyel untuk merotoli ngono ku sing disalahno yang bakul sate. Sitten sateenala puntuku prosto. Tuo sateenala puntumu ei itu takdir karo Gusti Allah digesain karo Gusti Allah pasé ngono iku ape enggak ki ndak meneng oleh mengkeret ya berangkat nang salon dikenteng-kenteng biar kelihatan lebih muda